Yang pertama, dari Abi Ramadan, dari Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah mahasuali alaih, Sayyidina Muhammad. Soleh alaih. Buya yang kami hormati, saya dari Sukabumi mau bertanya... Apa yang harus dilakukan seorang anak perempuan antara menuntut ilmu di pesantren atau membantu ibunya di rumah yang bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan adik-adiknya Sekarang dia sedang menghafal Al-Quran di sebuah pesantren sementara hati kecilnya ingin membantu ibunya Pertanyaan kedua, dari Rudi Hendriawan, Kramat Utara, Kota Magelang Assalamualaikum Pak Giai Bu Yahya Bagaimanakah cara membangkitkan semangat untuk beribadah? Saya kadang mengalami saat di mana saya malas untuk belajar ilmu agama, malas untuk menunaikan ibadah sunnah dan malas untuk berzikir. Jazakumullah khairan katsiran Pak Kiai, semoga Allah menjaga kami dan Pak Kyai Buya Yahya sekeluarga dan para pengajar dan santri di Pesantren Al-Bajah. Untuk pertanyaan yang ketiga, yakni dari Muhammad Zamzami dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa hukumnya makan kepiting? Karena saya dari dulu diajarkan makan hewan yang hidup di dua alam itu tidak boleh Tapi kenapa sekarang banyak yang menjual kepiting? Mohon penjelasannya, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Pertanyaan yang pertama dari Sukabumi Ketahuilah bahwasannya Selagi engkau sudah memenuhi, menghafal Quran tidak wajib anda tidak wajib menghafal Al-Qur'an, tidak ada yang mewajibkan menghafal Al-Qur'an, kecuali surat Al-Fatihah untuk sholat kita. Kerinduan anda menghafal Al-Qur'an dengan membantu orang tua, karena Allah maka katailah, anda akan digiring bersama menghafal Al-Qur'an pada waktu nanti. Utamakan ibunda anda yang perlu bantuan di rumah anda. Dan jika anda melihat bahasanya ibunda anda perlu bantuan kepada anda. Kecuali ibu anda menghendaki anda lebih besar lebih uh, Menghendaki anda untuk dibondok Dan bisa dicukupi, maka anda bisa tinggal dibondok Tapi kalau anda melihat Dengan mata anda Atau berita dari orang yang anda Bisa percaya, ibu anda anda butuh Bantuan kepada anda, lebih baik anda membantu orang tua Dan memang hampir Tidak ada orang tua itu ngeluh kepada anak itu Selalu melihat senang saja Bila pun capek kaya apa, ingin anaknya berhasil Tapi anak anaknya tahu diri Tahu diri dan membantu itu sendiri tentunya bisa masih belajar. Sebab di kampung Anda tentu ada tempat mengaji dan seterusnya. Anda bisa pulang pergi dan seterusnya. Dengan syarat juga di tempat tersebut terhormat. Dan Anda tidak khawatir akan terpengaruh dengan dengan budaya-budaya yang tidak baik. Jika ternyata lingkungan Anda lingkungan yang tidak baik, khawatir ternodai kehormatan Anda dan seterusnya, maka Anda bisa minta izin kepada orang tua Anda untuk bisa tetap tinggal sampai masa anda. Atau Anda menikah. Kalau Anda sudah waktunya menikah, Anda bisa membantu dengan suami Anda berbakti pada orang Orang tua. Jadi lihat kalau pilihannya adalah, jika di rumah anda adalah rumah yang wajar, rumah yang terhormat, rumah yang layak huni bagi wanita-wanita soleha, maka ketahilah, layak huni ini maksudnya bukan rumah megah, bukan. Lingkungannya ada lingkungan terhormat. Lingkungan-lingkungan lingkungan yang tidak membahayakan tentang kehormatan seorang wanita. Kemudian fardu ain sudah anda penuhi dan anda bisa belajar, ataupun belum terpenuhi, tapi anda bisa mengambil fardu ain itu dari orang yang ada di kiri kanan anda, ustaz yang ada di kiri kanan anda, cukup anda bantu orang tua anda. Dan ketahilah, Membantu orang tua adalah luar biasa. Keutamaan besar di hadapan Allah Subhanahu SWT. Ibu kita yang sudah capek dengan kita, jangan sampai beliau adalah capek terus. Hanya ngurusi kita di saat kita sudah dewasa. Baik. Jangan terlalu terpesona dengan, dengan seruan untuk menghafal Al-Quran dari para guru-guru Al-Quran. Menghafal Al-Quran tidak wajib selesai. Kalau manusia tidak menghafal Al-Quran semuanya, kecuali fatihah, yang menjaga Al-Qur'an adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan Anda yang menjaga Al-Qur'an. Mana ada perintah menghafal Al-Qur'an? Kecuali surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah pun enggak hafal enggak apa-apa seandainya mau salat membaca Al-Fatihah kertas. Akan tapi ada sebaiknya orang lihat mementingkan sesuatu akan tapi jangan sampai yang sudah semangat baca Al-Qur'an lalu putus semangatnya gara-gara omongan ini tidak. Karena perbandingan ada yang lainnya. Ada kewajiban yang lebih penting, termasuk mempelajari syariat halal haram itu penting. Menghafal Al-Quran, anda kertih halal haram paling melanggar Allah dan Rasulnya neraka. al quran ia lanuhu, Quran akan mengutuknya. Quran akan mengutuknya. Menghafal sibuk menghafal Al-Quran, tapi halal haram enggak kertih. dipikir langsung kalau hafal Quran langsung punya ilmu. Tidak belajar yang benar, akhlak yang mulia. Mungkin anda adalah orang yang tidak menghafal Al-Quran, tapi takut kepada Allah Subhanahu Wataala. Kita buat anak-anak kecil di belakang penghafal Quran berapa ratusan anak menghafal. Al-Quran di belakang itu. Kita sengaja mereka menghafal di masa kecil mereka, dengan harapan mereka di masa dewasa belajar ilmu syariat agak ngerti halal, haram jangan sampai anak-anak kita nanti sibuk menghafal Quran saja. Baik kami himbo, kalau memang anda di rumah baik pulang saja ke rumah membantu orang tua. Atau anda bisa kalau bantu urusan materi anda bisa pergi ke satu tempat dan kalau memang anda punya bakat nanti bisa diarahkan. Anda punya keahlian apa? Sambil Anda menghafal Al-Quran, bisa Anda mengirim bantuan kepada orang tua Anda. Berapa yang dibutuhkan misalnya? Bisa nanti diarahkan. Karena mungkin dia semangat menghafal Al-Quran. Hanya mungkin perlu sekolah yang tidak pakai biaya, kami arahkan. Bisa datang ke tempat ini nanti, kita arahkan apakah kita bawa ke Tulungagung ke Pontianak, atau kemana, ada. Anda bisa menuntut ilmu sambil membantu. Kalau membantu orang tuanya, misalnya harus Anda pulang, misalnya karena orang tua tidak bisa berjalan, nah pulang. Tapi kalau hanya bantu orang tua urusannya, kehidupan orang tua, urusan materi, Bisa diselesaikan, Anda jauh dari orang tua, Anda bisa menghafal Al-Quran, Anda mendapatkan uang untuk dikirim ke orang tua, bisa. Kalau siapapun yang punya kesulitan semacam ini, Anda bisa diselesaikan bersama. Kita bisa, kita komunikasi dengan para guru-guru mulia yang sangat senang untuk mengangkat orang-orang, maka akan kami sampaikan dan insya Allah ada solusi. Jangan sampai keinginan Anda menghafal Al-Quran juga ter, terputus. Baik malas itu, malas itu berangkat daripada keyakinan juga. Kenapa kita tidak malas? Malas itu sebabnya dua yang pertama menipisnya keyakinan, yang kedua karena maksiat yang kita lakukan jadi malas beribadah adalah karena menipisnya keyakinan kita dan karena maksiat yang kita lakukan semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya sehingga kenapa kita kok susah melakukan surat-surat, karena di dalam diri kita ada banyak kemaksiatan sebab maksiat itu akan gandoli, nahan kita untuk melakukan kebaikan dan terus, bahkan dia selalu menarik kepada kejahatan yang lebih parah lagi makanya banyaklah istighfar mengingat dosa-dosa itu akan membengkitkan semangat kita untuk beribadah kemudian yang kedua adalah keyakinan ada orang yang susah bangun malam katanya apa? asal susah bangun malam, pakai beker pun susah dan sebagainya apakah tidak percaya bahwasanya Allah menyeru han minta'in wa astajibalah yang berdoa akan aku kabul, yang minta akan aku kasih apa tidak percaya dengan ini? Ya percaya ya bohong kalau kamu percaya lalu tidak bangun malam. Loh nah, kok bisa bohong bagaimana? Coba sekarang saya rubah. Siapapun yang nanti malam bangun jam 3 dapat duit 5 juta. Beneran nih, bangun enggak kira-kira? Bangun ya, karena yakin mau dikasih Buya Yahya ngasih 5 juta, padahal saya bohongan ini. Dia permasalahan keyakinan yang kurang. Di samping karena dosa-dosa yang kita lakukan ada ke ya dua, maka pada itu belajar terus istighfar banyak. istighfar, ingat dosa-dosa kemudian setelah itu apa? Uh, bangun keyakinan bahasa di situ ada pahala dari Allah, dicintai oleh Allah dipanggil kita setiap malam oleh Allah hal min mustaghirin fa'akbiralah hal min muzmin alal min min sa'idin fa'u'tiyah hal min talibi hajatin fa'unilah fa'u'tiyah dan seterusnya, hal min da'in fa'astajibalah ini kan seruan Allah allah menganggil kita. Hadis Qudsi. setiap malam, seperti pada akhir malam Allah menyeru mana yang minta ampun kepada Aku akan Aku ampuni yang minta hajatnya akan Aku kabul hajatnya. Nah ini, oh, wow. kalau kurang yakin ya kurang yakin. Itu hanya sekedar kalimat yang diucapkan guru di majlis kemarinnya Cuman gitu. Oh, hadis hadis tok gitu. Tidak tertanam di dalam. Kalau tertanam dia nanti bangkit. Mm. Aku akan mengambil waktu yang Allah menyeruku. Ya Allah, aku datang ya Allah saat ini dimusolahku untuk mohon kepadamu nah, yakin, semangat seperti tadi, lebih semangat daripada yang dijanjikan 5 ribu, bangun-bangun 5 ribu ya nanti malam siapapun yang bisa ngirim SMS ke buya jam 3 malam dapat 500 ribu, melek semuanya, ngirim SMS nanti di data semuanya, berarti jam 3 bah, bangun, wah ini eh, berebut insyaallah gak ada saling pesan dengan yang lainnya, tolong bangunin saya mau SMS buya sama dalam urusan tahajud nanti, baru ini tambahan yang ketiga apa, cari kawan yang berambut kalau kawanmu ahli ibadah mudah engkau beribadah tapi kalau kawanmu pemalas susah beri kepada kawannya sholat, ahli ibadah dan sebagainya maka itu menjadikan kita semangat ber beribadah kepada Allah SWT urusan kepiting, kepiting adalah ada dua macam kepiting katanya kita tanyakan kepada ahlinya, saya tidak pernah menyara kepiting maka saya tanya pada orang laut mereka mengatakan kepiting ada dua, memang kepiting ada yang hidupnya di, di darat ada kepiting yang hidupnya ada di laut sehingga di darat pun mereka hanya sekedar nyantai nyantai saja biasanya adalah hidup di di laut baik kalau memang ada kepiting yang hidupnya di laut hidup di darat hanya untuk cari makan dan sebagainya setelah itu turun turun lagi ke laut maka dia adalah yang halal dimakan menurut batap kita ibadah syahifin rohulillah taala anhu jika kepiting yang hidupnya di darat saja tanpa air bisa bisa hidup bertahan bahkan beranak pinak dan seterusnya maka dia adalah makanan makanan yang berdua alam ya. seperti katak dan sebagainya Maka menurut madhab kita Imam Syafi'i adalah tidak diperkenankan. Cuman ketahui lah, madhab-madhab para ulama mengatakan dalam hal ini. Di dalam madhab kita Imam Malik rahimahullah ta'ala, khususan kebiting kodok, dan seterusnya. Madhab Imam Malik mengatakan kodok dan kebiting yang darat sekalipun, yang berdua alam adalah, menurut madhab Imam Malik adalah halal dimakan. Sebetulnya masalah ini masalah ringan. Yang repot tuh lo makan riba itu lo. Ngerebut waris saudara itu lo. Itu yang ngurus kepiting sama kata, Ma enteng itu. Kalau orang makan kepiting sama kata, kalau makan keras sekalipun ada bathab, akan tapi, ada yang merkenankan. Makan naga kalau ada. Bukan buah naga. Urusan begini itu sepilih, pokoknya yang yang paling berat itu adalah dosa besar, makan riba. Orang ngurus kepiting ribanya jalan, ini kan aneh seperti suatu ketika ada orang datang dari Irak datang kepada salah satu imam yang bahasan Basri apa siapa ya salah, imam Hasan Basri itu siapa wah imam bagaimana hukumnya orang membunuh nyamuk ini, orang dari Irak <laughs> eh ini aneh imam Hussein kau bunuh, tanya bunuh lalak, bunuh nyamuk nih. tanya hukumnya bunuh imam Hussein itu gimana <laughs> jadi ada orang kadang-kadang ya hal yang gede lupa ditanyakan ya tanya, baik ini ya ditanyakan, penanya ini baik sekali insyaallah karena memang banyak, Ntar makan kepiting makan kepiting urusan enteng ringan makan kata ringan, memang saya tidak makan kata akan tapi ketahuilah itu adalah masih ada celah para ulama asalkan bukan menjadi bangkai sengaja dimatikan untuk dimakan itu adalah cara menyembelihnya binatang yang tidak bisa disembelih imamatah dimatikan menurut hadis Imam Malik R A dan itu adalah ringan selagi ada imamat Malik seperti hal yang makan zakat yang bukan berhak itu haram sampai suatu ketika kami mengatakan kalau makan anjing sama makan kodok itu lebih ringan daripada orang makan zakat zakat digunakan untuk masjid sama pondok sebab menggunakan masjid untuk pondok, tempat madhab semua melarang. Zakat tidak boleh gunakan. Ini kami sampaikan di akhir. Sehingga kalau ada orang makan anjing sama makan kodok itu lebih ringan. Kenapa? Masih ada pendapat ulama. Tapi kalau sudah menggunakan zakat kepada pembangunan masjid dan sebagainya, empat madhab tidak ada yang ngomong. Tidak ada yang merkenankan. Jadi enteng masalah kata, kepiting adalah ringan. Tapi menyalurkan zakat yang benar ini loh yang harus. Jangan makan riba, jangan rebutan waris, jangan berdusta di saat kau jual beli, jangan mengurangi timbangan. Nah ini yang perlu. Halal haram yang gede-gede ini loh yang... Akan tapi pun demikian lihat. Selagi kita mata mati Imam Syafi'i loh, you know, ngapain kita makan? Kepiting mahal lagi kok, repot-repot. Hah? Mahal kan? Nah, apa yang beri kepiting mahal-mahal, susah. Beli ayam gede tuh. Masya Allah ikan gede daripada kepitingnya, lihat tinggal masaknya yang enak saja, apalagi kok, kodok kodok mahal, tapi satu kilo kodok berapa ribu tuh Masya Allah, ada yang tahu nih? pernah beli nih mana? pernah jualan atau pernah beli nih? jangan, jangan berusaha dengan kodok, kodok ya katakan selagi kita matab imam al-shafi tapi mungkin suatu ketika kita dalam keadaan terdesak atau butuh makan itu akan terikut matab imam malik tapi hal itu masih ringan, yang berat tadi urusan riba warisan hijam duit gak balik balik ini dosa-dosa yang berat ini yang perlu dipikirkan kalau urusan makanan ringan pokoknya jangan makan bangkei, kalau bangkei sepakati ulama bangkei sepakati ulama baik ini saja insyaallah ingat jangan gara-gara ini lalu besok pesta maulid gak boleh ngirim kodok sama ana. Ini nah, kirim kodok nanti kaco nanti maulid nanti buya ini karena dengar fat apa omongan buya boleh madhab Malik insyaallah ini saya punya 6 ton kodok. wah ini kacau nanti enggak enggak enggak ya tidak. Maulid ini tidak sampai. Insyaallah. Ini ada hanya menurut madhab Imam Malik makruh karena kodok itu katanya bertasweh, suaranya adalah tasweh Dikira menurut madhab Malik adalah makruh. Baik ini adalah pendapat dalam ulama. Ulama besar madhab Malik cuman ternyata madhab malik tidak makan semuanya kita pernah guru tanya guru kami yang bermadhab malik menurut madhab imam malik anjing itu adalah halal kita tanya rupanya dia berbicara dengan kalimat pendek wahai anakku yang makan semua yang boleh dimakan itu hanya orang rakus biarpun anjing halal seumur hidup saya saya tidak pernah makan an anjing rupanya orang madhab maliki sendiri tidak pernah makan anjing biarpun halal lah kita ini orang madhab malik madhab syafi'i ya, aneh aneh pengen Bikin coba nyoba Sebab apa, kata beliau, semua yang bukan semua yang halal harus dimakan. Ya, pilihlah yang sehat, yang bagus, yang cocok, yang eh, itu. Baik itu saja insyaallah. Wallahu a'lam bissawab.